Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Mahakudus. kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mesbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu, haruslah dipersembahkan yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbay hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus seperti halnya dengan korban penghapus dosa demikian juga halnya dengan korban penebus salah satu hukum berlaku atas keduanya imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu bagi dialah korban itu imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang Bagi diadjuga kulit korban bakaran, yang di persambah kanya itu. Tiap -tiap korban sajian, yang di bakar, di dalam pambakaran roti. Dan segala yang di di dalam wajan. Dan di atas pangangangan, adalah bagi imam, yang mam persambah kanya. korban sajian, yang di ollah minyak atau yang kering, adalah bagi semua anak-anak Harun. semuanya dapat bagian. Inilah hukum tentang korban keselamatan, yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu, Dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak.